Aedi, selamat siang. Selamat siang bu. Ya, s i l a a n、nah, Ini komentar saya. Kalau misalkan、uh, si Nurdin Halid ini g a k bisa dilengsarkan, saya rasa itu Koni ataupun Mentora sebaiknya dibubarkan aja. Buat apa? Mereka kan sebagai atasan dia. Masalah atasan atas nggak bisa apa? Mendidik anak buahnya. Buat apa? Habis-habisin duit d a n a rakyat aja, coba PPN semua itu. Tugas apa itu Mentora Koni? Percuma dong jadi atasannya si Nurdin g a k bisa apa-apa. Terima kasih Terima kasih, Pak Edi Pak Andri, selamat siang Ya s i l a k a n Pak, komentar Anda nah, Nur d i n saat ini ya, dia masih kuat sih k e l i a t a n d a masih kuat membayar ya Membayar pendemo, b e t u membiayai yang demo Saya lihat aja tadi di televisi banyak o r a n g o a n g datang mendemo Disuruh datang apa, sebetulnya、oh. nggak tahu betul -betul, Karena saya dekat di ruang マンガー、ヤッジマキックにノリマリ、ポ Mm -hmm. Karena m a s i n g m a n g aja Namanya kalau bandit Tengah cari mangsa ya segitu Tapi j e l a k a n n y a di negara Tercinta i n i kan Permasalahannya leadershipnya n gak g jalan Sehingga semua yang Berbau kejahatan cerah putih Itu dengan luasa r l melenggang kangkung、gitu. Padahal Jelas-jelas lah itu k a t a h p a t a Itu manipulasi Itu operasional n kriminal Tetapi Yang berwenang, yang i n c a s di、uh, apa di d v i s i tersebut, di departemen tersebut, ataupun di、uh, bidang tersebut, itu semuanya nggak ada yang berani ambil suatu sikap.、Nah, itu permasalahannya. p e m a s a l a h a n p a kita nih pemerintahannya tuh, itu itu tidak setiap ayat. Oke terima kasih. Tadi duit. Iya selamat sore. Silakan Pak. Saya rasa si ini pasti ada orang kuat nih, di belakang sinudin h a l u s n y a マフィアにあ a t l l a n h e l b a t o n i h e l a t n i h l o b a e a i e l a n i h o a t n e a t n i h a n a t n h e o b a t e a i h l o a t o n h l o a t o n i a o e l a t o l a n t o n i a i h a i h a t i l a n i a e b o l a i l a h b n i a i a n a i a n a n l a n Dan sebenarnya memang menteri olahraga t u h mesti ikut campur Karena n gak g bisa lagi Ini orang ini kayak orang kebal hukum Yang dilawan kasat lagi yang saya bingung Kasatnya juga ini kasat yang ini ya Sangat mungkin terpelajar n gak g galak ya Coba dia ketemu Pak Ria Miza t e u ketemu, ketemu yang model-model zaman dulu Bukannya udah disikat itu Makanya ini orang sih menurut saya berani sekali Sampai kasat aja dia berani lawan Ini kan udah luar biasa Siapa di belakang dia nih Makasih Oke、okay. Andi Itulah kalau menurut saya ya Mental mental orang kita begitu ya Kalau di luar Sudah salah ngomong aja Sudah bisa mengundurkan diri Diduga korupsi bisa bunuh diri Jepang, Korea kan bisa maju Kalau kita Sudah terang-terangan salah Koruptor jadi selebritis Keluar malahan ada doa Ada sujud syukur doa Ya gimana masyarakatnya juga begitu Susah mentalnya sebetulnya Mental kita orang Indonesia begitu Paju terus pantang mundur